Mitra bisnis, pemerintah tampaknya belum memprioritaskan infrastruktur yang baik dalam menjamin kelancaran transportasi. Ini terlihat dari kondisi jalan pantura yang rusak parah. Jalan antara kudus dan pati banyak yang berlobang, aspal mengelupas, dan rawan kecelakaan. Kemacetan dapat terjadi hingga sepanjang 25 km. Usulan perbaikan pun belum ditanggapi. Rencananya, jalan baru akan diperbaiki tahun depan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Utama Pahala Kencana, Bambang Tejo Kusumo. Pak Bambang, apa komentar Anda? Jadi gini, ini memang sudah terlalu mengganggu ya. Karena itu di setiap titik perbaikan jalan kita mesti tunggu apa namanya jalan giliran itu ya. Nah.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 Itu yang namanya road trip uh, heavy truck yang powernya 600, 700 so itu beban itu 150 ton, pak. Mereka bisa jalannya oke okay, gitu karena waktu pembangunan konstruksinya memang dilakukan dengan benar. Nah kalau jalan kita dibebani 40 ton sudah jebol semua itu menurut saya sangat memprihatinkan, pak. Jadi menurut anda apa yang membuat jalan tersebut mudah rusak? Ini masalahnya uh, menurut saya memang jalan kita tidak dibangun sesuai spek yang sebenarnya. Saya nggak ngerti apakah itu problem uh, biayanya yang terbatas atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat kan lotok kita kan nggak mungkin 40 ton, bak, paling 25-30 ton itu masa dilewatin segitu aja antur semua. Menurut saya harus dimulai dengan perbaikan infrastruktur lebih dulu. Demikian Bambang Tejo Kusumo, saya Kiki Wijaya.